Assalamualaikum Saudara Lun, Berita Pagi edisi hari ini, Kamis 18 April 2019 dibacakan Ilham. Nova Iransyah harap partisipasi masyarakat dalam pemilu meningkat. Hanya 3 pasien RSJ Aceh yang dapat memilih, 16 pasien lainnya tidak direkomend coblos. Tak ada pemilih DPRK di Rutan Idi.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 Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iransyah mengharapkan partisipasi masyarakat Aceh dalam pemilu 2019 meningkat daripada pemilu atau pilkada sebelumnya. Jika melihat animo dan antusias masyarakat, Nova yakin presentasi atau jumlah pemilih di Aceh untuk pemilihan umum 2019 meningkat dari jumlah pemilih pada pemilu atau pilkada sebelumnya. PLT Gubernur Aceh Nova Iransyah bersama istri, Diah RT Idawati, mencoblos di TPS yang sama di Gece Kaya Jato, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh. Pantauan seram BFM, Nova dan istri tiba di TPS sekitar pukul 9.30. Keduanya disambut masyarakat yang sedari tadi mengantri untuk mencoblos. Setelah menunggu hampir 30 menit, Panitia memanggil Nova Iransyah dengan nomor DPT 39 dan Diah RT Idawati nomor 40. Nova Iryansah tampak mengenakan baju berwarna putih saat mencoblos di TPS Gecikaya Jato, sedangkan istrinya mengenakan baju berwarna biru, warna khas Partai Demokrat. Sederalun, dari 19 pasien rumah sakit jiwa Aceh yang awalnya mendapat formulir C6 atau undangan untuk memilih di TPS dalam Kompleks rumah sakit pemerintah itu, hanya tiga pasien yang bisa direkomendasikan memilih oleh tim dokter. Selebihnya, 16 pasien jiwa lainnya yang sebelumnya juga mendapat undangan tidak dapat direkomendasikan memilih karena dinilai belum sepenuhnya sembuh secara klinis. Hal itu diungkapkan Kabak Humas Aceh Azizur Rahman SKMMM yang dihubungi Serambi FM. Menurutnya, ketiga pasien gangguan jiwa yang dianggap layak memilih dan sudah direkomendasikan oleh tim dokter Aceh, yang selama ini merawat para pasien itu mencoblos di TPS 1 dalam Kompleks RSJ Aceh, Gampung Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Ia mengatakan dari dua TPS yang ditempatkan di Kompleks RSJ Aceh, satu dan 2 tiga pasien yang menggunakan hak suaranya itu mencoblos di TPS 1. Dan seharusnya 16 pasien yang sebelumnya juga mendapat undangan juga mencoblos di TPS yang sama. Syederalun pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno menang telak di TPS Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Pantauan Seram BFM di papan perhitungan suara, pasangan Prabowo Sandi meraih 171 suara, sedangkan Jokowi Ma'ruf Amin meraih 13 suara. Di TPS tersebut terdapat 185 suara yang diberikan oleh warga, namun satu suara dinyatakan rusak dan 184 suara sah. TPS Rumah Sakit Jiwa itu dibuka di halaman Rumah Sakit, Selain pasien rumah sakit, pemilih di TPS yang masuk Gampung Bandar Baru, juga ada warga setempat dan para dokter yang tinggal di sekeliling rumah sakit. Direktur RSJ Aceh, Dr. Makrozal mengatakan, beberapa pasien yang sudah dinyatakan layak memilih saat ini sudah kembali ke daerah asalnya masing-masing. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. FM. Syederalun Narapidana Rumah Tahanan IDI tidak bisa memilih calon legislatif untuk DPRK. Mereka hanya memberikan hak pilihnya untuk calon presiden dan wakil presiden, calon DPDRI, DPRRI, dan DPR Aceh. Hal itu disampaikan Kepala Rutan IDI, FND, kepada Serambi FM, usai proses pemilihan selesai, Rabu pukul 13. FND mengatakan total jumlah penghuni rutan di IDI sebanyak 15 orang, tapi hanya 317 yang dapat memberikan hak pilihnya. Sementara itu Ketua KIP Aceh Timur Zainal Abidin mengklarifikasi alasan di Rutan IDI tidak ada pemilihan DPRK. Zainal mengatakan tidak ada pemilihan DPRK di Rutan IDI berdasarkan surat KPU nomor 651 yang mana surat ini muncul berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Rutan IDI di Aceh Timur pemilihnya berjumlah 317 non-DPRK. Sederalun Angin Kencang disertai hujan lebat menerbangkan tenda tempat pemutahan suara di Kampung Tunyang, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Benerberiah. Camat Gajah Putih dan Timang Gajah Ilham Abdi SSTP kepada Seram BFM membenarkan kejadian tersebut. Hujan dan angin kencang itu katanya tidak membuat proses penghitungan suara menjadi terganggu. Pasalnya sebelum hujan deras dan angin kencang terjadi, logistik pemilu seperti kotak suara dan surat suara terlebih dulu dipindahkan. Namun beberapa saat kemudian setelah semua logistik pemilu dipindahkan, hujan mulai lebat disertai angin kencang. Alhasil 2 TPS yang dibangun menggunakan penutup seng terbawa oleh angin hingga membuat warga panik. Sederalun polisi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan mobilisasi masyarakat sebelum pengumuman resmi pemenang pemilu 2019 dari Komisi Pemilihan Umum. Hal ini diungkapkan Kepala Biru Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Deddy Prasetyo, untuk menjaga kondisi pasca pemungutan suara yang kondusif. Dedi mengimbau hal ini juga agar tidak ada terjadi saling klaim antar kubu yang sedang berkompetisi dalam pemilu 2019. KPU selaku penyelenggara pemilu akan mengumumkan resmi paling lama pada 22 Mei 2019 atau 35 hari pasca pemungutan suara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 18 April 2019. Berita siang Serambi FM hadir pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram at Serambi FM. Shadaralun,